بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 Ya ayuhal-lazina amanu takullaha Wa kudu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyuti'illaha Wa rasulahu faqad faza Qawzan azimah Amma ba'd Ikhwanikuddin Rahimakumullah Pada kesempatan ini Kita akan Melanjutkan Hadian kitab wahiyatu kullu bil abrār kita masuk pada hadis yang ke 27 ya hadis yang ke-27 tentang beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Qala awsani khalili bi thalatin Siyami thalatati ayyamin in kulli shahrin Warak'ata yudhuha Wa an utira Qabla an anam Mutafakuna alaikum Abu Hurairah radhiyallahu anhu Mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang saya kasih, sangat cintai memberikan kepada aku suatu wasiat atau pesan, bisa lah yaitu tiga pesan. Siami tala tati ayyamin mingkul untuk puasa tiga hari di tiap bulan, warok aatayib duha dan untuk melakukan dua rakaat salat buha wa an utira qabla an anam dan untuk melaksanakan salat witir sebelum saya tidur hadis muttafaqun alaih disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim ya ikhwani fillah rahimakumullah ini adalah beberapa pesan Rasulullah s.a.w kepada Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhi dan pesan kepada seorang sahabat terkait hukum-hukum syariat bukan artinya sebagai suatu kehususan bagi sahabat itu. Bahkan ini juga menjadi pesan bagi umat beliau. Salallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah wasiyatu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu li wahidin min ummatihi khitabun lil ummati kulliha wasiat nabi atau pesannya kepada salah satu dari umatnya berarti juga pesan bagi umatnya seluruhnya Malam lam yadulla dalilun ala khususiyah Selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu sebagai kehursan baginya Jadi seperti yang kita baca tadi dalam hadis, Walaupun awalnya ini adalah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah Tapi itu juga menjadi wasiat Nabi bagi kita semua ya. Di sini Nabi SAW Berpesan tiga wasiat atau tiga perkara. Yang pertama adalah untuk melakukan puasa tiga hari. Siang jala tati ayya min kulli syahr puasa tiga hari dari tiap-tiap bulan. Ya. Dalam uh, syara Syekh Ibn bin Nasir Al-Si'idi Rahimahullah mengatakan Amma siyamu telatati ayyam kuduh syahr fa innahu warada annahu yaadilu siyama as-sanati kuasa tiga hari di tiap bulan itu sesungguhnya menyamai puasa dalam satu tahun mengapa demikian? Di an-nal hasana tabi'ashiyam Karena tiap satu amal baik, pahalanya dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Ya, sehingga siyamu at-talat min kulli syar'i adilu siyam al-shahr kulli. Berarti, kalau kita puasa di tiap bulannya tiga hari, seperti kita puasa. Sebulan penuh. Ya, satu hari. Seperti sepuluh hari. Tiga hari seperti tiga puluh hari. Nah ini dari sisi. Pahala. ya Dari sisi pahala. Dan berarti. Puasa yang satu bulan. Cukup kita wakili. Tiga hari. Dan itu Sudah. Memenuhi puasa satu bulan Sehingga kalau Ramadhan cukup tiga hari puasa Sudah berarti sebulan puasa, Bukan itu tentunya Ya, Kita berbicara tentang Keutamaan dan karunia dari Allah Berupa pahala yang dilipat gandakan Atas suatu perbuatan Jadi sesuatu yang kewajibannya 30 hari Ya tetap 30 hari dan yang kewajibannya 30 hari yang dilaksanakan 30 hari ya tinggal kalikan 10 untuk pahalanya ya Allah azza wajalla akan melipatgandakan tiap kebaikan dengan 10 kali lipat bahkan bisa lebih jadi di sini berarti kalau tiap bulan seseorang puasa 3 hari Berarti seperti puasa satu bulan Berarti kalau Tiap bulan sampai satu tahun Rutin melaksanakannya Ya seperti puasa satu tahun Nah ini uh, Keutamaan bagi Yang melaksanakan puasa tersebut Wasyari'atu <Syukur> mabnaha Alal yusri was suhulati Syariat ini terbangun Di atas prinsip Suhulah wal yusuf Yaitu kemudahan-kemudahan Namun Kemudahan-kemudahan Yang dimaksud Yang ini uh, Allah Azza wa Jal Memberikan kemudahan pada Batasan-batasan tertentu Bukan kemudahan itu Kita memilih sendiri Semau kita, bukan itu. Namun kemudian itu datangnya dari Allah. Dan kita mengikuti. Seperti yang tadi disebutkan. Kalau kita dianjurkan untuk puasa setahun penuh. Tiap hari puasa berat sekali. Ramadan saja yang hanya satu bulan. Bagi sebagian orang sudah terasa berat. Ya, dan kita melaksanakannya selama satu bulan. Ya, Alhamdulillah bisa melakukannya dengan uh, senang. Tapi seandainya ditambah bulan berikutnya penuh, tambah bulan berikutnya penuh, mungkin kita akan jenuh. Ya, nah, karenanya juga. Di sana ada larangan kalau puasa satu tahun penuh. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adanya pahala-pahala yang seperti ini, seseorang puasa tiga hari sama dengan satu bulan, ini merupakan tadi kemudahan yang Allah berikan, sehingga. Amal umat ini sedikit tapi pahalanya besar. Dan umat ini menjadi lebih mulia dibanding umat-umat yang lain karena ini juga diantaranya. Umat-umat dulu amalnya panjang banyak tapi pahalanya ya seukuran dengan amalnya itu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad amalnya sedikit, namun pahalanya dilipat-gandakan. Sehingga umat ini, walaupun paling pendek, ya, usianya, tapi paling besar pahalanya. Disebabkan karena ini. Banyak kemudahan dari Allah Azza wa Jal, yaitu diantaranya pahala-pahala yang dilipat-gandakan. Yeah. Kemudian juga di sini perlu juga kita ketahui bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan pesan untuk puasa tiga hari dalam satu bulan. Ya, di sini tidak disebutkan uh, puasa apa yang dimaksud. Ya, sehingga di sini bisa saja seseorang berpuasa seperti puasa yang diistilahkan dengan ayyamul biidh, hari-hari putih. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari tiap-tiap bulan Hijriah. Yaitu disebut ayyamul biidh. Kalau terjemahannya hari-hari putih. Mungkin karena bulan ya ketika itu memuncak, ya. Sehingga terjadi bulan purnama pada tanggal 15. Sehingga disebut hari-hari putih. ya Nah, kita bisa melakukan di tiap bulan puasa pada hari-hari itu. Atau misalnya selain itu. Tiga hari dari tiap bulan, silahkan kita memilih. Seandainya kita puasa Senin, Kamis. Ya, selain lagi itu sudah puasa tiga hari dalam sebulan, ya. Atau kita mau memilih di awalnya Mau tanggal 1 2 3 puasa atau di akhir. Di sini ada longgaran atau di sini ada keluasan, ya. Dalam bab ini seorang muslim yang ingin melaksanakannya dipersilakan untuk melakukan sesuai dengan yang dia inginkan. tentunya <tuh> e, tadi yang pertama ayamul bid mungkin itu bisa lebih diutamakan karena Nabi juga sering melakukan kuasa ayamul bid. Kemudian hibatil Allah rahimakumullah. beliau selanjutnya wa fi janibul fadl fiha diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini Allah pun memberi karunia yang besar dan amal-amal ini Mudah dilaksanakan bagi orang yang dapat taufik dari Allah. Kemudahan darinya. Bila Allah sudah memberikan taufiknya, tidak ada yang berat. Semuanya ringan. لا يشكو آل insan ولا يمنعه آل قيام شيء من مهيماته. Tidak ada kesulitan bagi seseorang dan tidak ada halangan untuk melaksanakannya fa fi hadzal fadhl fa fi hadzal fadhl al azim wa sini kita mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala karena amal kelama kana athwa' dirabb wa anfa' lil 'abd kana afdal mimma laysa kadhalika karena sebuah amalan semakin amal itu punya nilai ketaatan kepada Allah Maka semakin bermanfaat bagi Amba Ya Wa kattabat al-hatwa ala taqsisi Sittatin min syawwal Asyami yaumi arafah Wa kertasik Wal'ashirun al-muharram wal'ifnainu al-khamis Juga Di sana ada anjuran-anjuran yang lain Terkait dengan puasa ya, Di samping ini Yang kita baca ada anjuran Puasa 3 di tiap bulan di sana juga ada puasa-puasa yang lain yang juga sangat-sangat ditekankan. Ya, diantaranya puasa Hari Arabah. Ya, dan pahalanya sangat besar dan menghapus atau karenanya akan diampuni dosa setahun sebelumnya dan setelahnya. Termasuk juga puasa yang sangat ditekankan adalah puasa Hari Ashura, 10 Muharram. Ya. Dan bersama dengan tanggal sepuluhnya, tanggal sembilannya, Tashua, jadi sembilan sepuluh Muharram. Ini juga punya keutamaan besar, dimana akan disebutkan atau telah disebutkan bahwa di antara keutamanya akan menyebabkan diampuninya dosa setahun setelahnya. Kemudian Di sana juga ada puasa syawal dan puasa Senin dan Kamis. Ini puasa-puasa sunnah. dan Masih ada beberapa puasa-puasa sunnah yang lain yang dianjurkan. Intinya bahwa eh, puasa ya, yang itu amalan-amalan yang sunnah itu dianjurkan pula di samping ada kewajiban puasa bulan Ramadan yang wajib bagi tiap-tiap Muslim untuk melakukannya dalam satu bulan penuh. Ya, dan manfaat daripada amalan-amalan Sunnah adalah untuk menutup kekurangan kekurangan yang wajib. Bagaimana kita dalam sholat disebutkan ya bahwa eh, seorang yang melakukan sholat wajib. Kemudian tentunya ada saja kekurangan. Disebutkan ke dalam hadis bahwa Allah Azza wa Wajal nanti akan memerintahkan malaikatnya. Coba lihat ambaku itu. Apa dia punya amalan? yakni sholat sunnah. Ya. Maka dijawab bahwa dia punya amalan sunnah. Ya. Kemudian amalan-amalan sunnah itu dipakai untuk apa melengkapi atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sholat yang wajib. Puasa pun demikian Allah malang bahwa kita melakukan puasa wajib puasa bulan Ramadan tapi disadari atau tidak oleh kita dan saya yakin bahawa kita semua banyak melakukan kekurangan Dalam ibadah puasa itu Kekurangan dalam arti bukan hal yang membatalkan ya, Tapi hal yang membuat puasa kita mungkin pahalanya berkurang Ada amalan-amalan yang tidak manfaat Ada bahkan terkadang maksiat ya. Jadi ada cacatnya dari mana kita akan menutup cacat-cacat dan kekurangan pada puasa wajib itu akan tertutupi dengan puasa-puasa sunnah seperti yang kita baca di sini. Ya. Artinya e, di sana ada amalan-amalan sunnah yang itu punya keutamaan besar dan itu bermanfaat bagi hamba diantaranya untuk Melengkapi yang kurang Dalam ibadah-ibadah wajib Kemudian yang kedua Wasiat Nabi S.A.W. kepada Abu Uraira adalah Waraka'atayu Dhuha Nabi berpesan kepada Abu Uraira Untuk melakukan sholat Dhuha Waraka'at Ya yeah. Sholat duha Paling tidaknya ya Waraka'at namun seandainya lebih maka juga boleh Dan nanti akan disebutkan oleh e, penulis waktu apa namanya e, jumlah rakaat sholat duha namun paling tidaknya di sini seseorang menjaga sholat duha dua rakaat ya yeah. Terangkan oleh Syekh Al-Sa'di rahimahullah, fanau kau telah berkata Hadis sahihah di fadlih telah banyak hadis yang datang dari Nabi yang menerangkan tentang keutamaan salat duha. Waktu lepas ulama istighbabi muda wamatia hanya saja ulama rahimahullah beda pendapat dalam hal Apakah disunnahkan terus-menerus Lanjut Tidak putus-putus Sepanjang hidupnya selalu Dan tidak tertinggal Misalnya Atau tidak seperti itu Beda dengan Solat yang lain Untuk Tuhan ini Ada pembahasan yang berbeda Dengan solat sunnah yang lain Misalnya Solat sunnah rawatib sudah ya, terus-menerus ya selama ada sholat wajib ya lakukan sholat rawatib terus ya secara umum begitu dalam arti uh, sholat sunnah rawatib ya, dianjurkan untuk selalu dilaksanakan ya terkecuali dalam beberapa keadaan misalnya dalam safar nah untuk sholat duha ternyata ada yang mengatakan bahwa Uh, sunnahnya tidak terus menerus Yaitu apa? Anjagib babiha al-insan Anjagib babiha al-insan Ya, yeah. Apa artinya? Ya, ini terkadang melakukan Sehari, terkadang tidak Besok tidak Selang-seling Tidak tiap hari Tapi selang-seling buha dilakukan, kadang tidak ya ini menurut pendapat sebagian ulama, jadi ada yang mengatakan ya, sekolah buha juga dianjurkan terus-menerus tiap hari, kalau bisa pendapat yang kedua mengatakan tidak, justru ribban kadang iya, kadang tidak lain waktu iya lagi solat beberapa hari, atau ya hari ya sari tidak begitu. Wa sahih annahu mustahabul Nah sekarang Mana pendapat yang lebih kuat menurut penulis Syekh Dr. Ahmad bin Nasir rahimahullah pendapat yang mengatakan terus-menerus tiap hari lebih kuat. Itu pendapat yang sahih bahkan menurut beliau. Ya. Ala kuliah, ini pendapat yang dipilih oleh beliau. Namun tetap di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan uh, diselang seling antara pelaksanaannya dan tidak. Nah Jadi uh, itu pendapat para ulama kita. Kembali kepada pendapat yang dipilih oleh penulis Syaikh Sa'di Rahimahullah beliau lebih memilih pendapat yang bawa ini disunahkan. Terus menerus, tiap hari, kalau bisa. Illa liman kana, liman lahu. Adatun min salatil lail, faida tarakah ahiyanan, falabasa. Terkecuali kata beliau. Terkecuali bagi orang yang biasa Salat malam. Maka yang biasa biasanya melakukan salat malam untuk Tuhanya. Memang bagusnya selang-seling, kadang iya kadang tidak. Nah, ini. Jadi dilengkapi ya pendapat yang dipilih beliau bahwa disunnahkan terus menerus salat duha ya, Tidak selang-seling. Namun ini bagi orang eh adapun bagi orang ya, adapun bagi orang yang punya kebiasaan salat malam Maka untuk Duhannya Bagusnya selang seling Kadang iya kadang tidak Ya Sehari iya sehari tidak Atau dua hari tiga hari Empat hari iya nanti habis itu libur Sekian hari Begitu Wallahumma alam. Kemudian dia menyebutkan Sebuah riwayat dari Nabi SAW Yang Yang uh, Terdapat padanya Makna anjuran melakukan Salat Ruhah tiap hari Bagi yang e, Artinya untuk malamnya kurang Yusbihu ala kulli adamiyin Kulla yaumin Dalatumiyah wasituna Sadaqah Kullu tasbihatin sadaqah Kullu tamidatin sadaqah Kullu takbiratin sadaqah Amrul bil maruf wa sadaq wa an in annumkaris sadaqah wa yjiu an zalika rak'atan yarku huma min adh-dhuha Itiya bari manusia masuk di hari tersebut ya yeah. uh, ya Dibebani untuk melakukan swadaka sebanyak 360. Yusfiu ala kulli adamiyin kullu yaumin dalat mi'ahusipuna swadaka. Jadi 360 swadaka. Setiap hari dibebankan kepada anak Adam. Ya masuk waktu bagi, mulai gitu. Terus bagaimana? 360 sedekah. Ya. Bagaimana sedekahnya ini? Nabi menerangkan. Jadi tiap tasbih itu satu sedekah. Tiap tahmid satu sedekah. Tiap takbir satu sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sedekah di sini Punya makna yang luas ya. Jangan hanya dipahami Sodaqah artinya sedekah dengan harta Saja Nah Ini juga Yang perlu kita ingat ya. Dan kita Tentangkan bahwa yang namanya Sodaqah Dalam pengertian agama kita Bukan hanya Sodaqah dengan harta Bisa Sodaqah dengan amalan-amalan Ya Contohnya ini Nabi menyebut taswihidu sadaqah, tahmid sadaqah ya. Amar ma'ruf sadaqah, naik ukar sadaqah Alhamdulillah Ini kemudahan bagi kita ya. Barangkali kalau sadaqah harus dengan harta Tiap hari 360 sadaqah Orang mikir Apa yang mau disedekahkan Harta apa Ya Seberapa Sebagian orang akan merasa berat Tapi ternyata alhamdulillah, Nabi menjelaskan Yang dimaksud adalah Di antaranya amalan-amalan soleh itu Itu adalah sodaka, -sodaka. Ya. Kemudian di akhir hadis Bahkan Nabi menyebutkan Dan bisa Mencukupi itu semua Artinya mewakili itu semuanya Dua rakaat salat duha Kalau kita salat duha dua rakaat Sudah Ya beban untuk sholat tahajud 360 itu sudah selesai sudah tercukupi dengan kita sholat duha dua rokaat. Nah ini dengan kata lain abah dianjurkan untuk melakukan sholat duha dianjurkan kalau bisa tiap hari kan seolah begitu di sini menunjukkan seolah-olah begitu. Ya namun bagaimanapun tetap ini adalah amalan sunnah ya. Jangan kita memahami peliru Dan dianggap ini wajib Kalau tidak berdosa tidak begitu Tetap ini sunnah Yang mampu melakukan-lakukan dan itu lebih baik ya. ya Mungkin ada suatu kesibukan Kelupaan atau Sekalipun sengaja tidak melakukan juga Tidak berdosa ya. Namun ya Tetap yang namanya Yang abdol, ya yang melakukan Kata para ulama, "Akuat salat Idul Adha dua rakaat, dan yang terbanyak adalah delapan rakaat." Jadi, berapa rakaatnya? Paling sedikitnya dua rakaat, dan paling banyaknya delapan rakaat. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di, Rasulullah, bahwa dua rakaat paling sedikitnya, paling banyaknya delapan rakaat. Ya, yeah. uh, walaupun, wallahualam, sebenarnya di sana juga ada riwayat-riwayat yang lain, Nabi pernah lebih daripada itu. Ya, yeah, pernah. Saya ingat saya sampai 12 rokakat. Yeah. Yeah. Namun ada kuliah yang jelas uh, di sana ada peluang-peluang untuk menentukan jumlah rokakatnya ini, yeah. yang bisa cukup banyak. tadi seandainya pun 8 rokakat itu juga. Banyak ya, tu banyak. Waktu ha minertifin, ertifah al-samsi, ila kubail al-zawal. Nah, waktunya aku hafal. Waktunya adalah sejak matahari mulai tinggi, mulai meninggi. Artinya setelah terbit kemudian biarkan sampai terus naik agak tinggi baru ketika itu masuk uh, waktu sholat duha ya yeah. disebutkan dalam sebagian terangan ini tingginya kurang lebih satu tombak ya yeah. kurang lebih intinya kalau kita mau mudah dalam apa menghitung atau memperkirakan zaman sekarang ya pakai jam itu. Ya. Yeah. Soalnya kalau untuk melihat langsung matahari ya terkadang tertutup awan, ya kan, seperti hari-hari ini. Ya. Yeah. Maka Insyaallah untuk mewakili hal tersebut Bisa kita kembali ke Jam Alhamdulillah sekarang sudah ada Waktu-waktu Sholat dan waktu terbit biasanya kan? Di jadwal-jadwal waktu sholat itu Biasanya juga tercantum Waktu terbit Ya. Yeah. Nah Waktu sholat itu hak Bukan pas terbitnya Bukan Bukan pas naiknya dari ufuk dan muncul bukan, tapi setelah muncul penuh kemudian agak tinggi sedikit, ya anggap seperempat jam atau ya antara 10 menit seperempat jam setelah waktu terbitnya kurang lebih, ya kurang lebih itu insya Allah sudah masuk waktu ruha dan kalau kita melihat langsung waktu saat misalnya kondisi cerah lihat ya mataharinya di e, mana letaknya itu lebih bagus lagi bandingnya. Adapun akhir waktu duha sebelum zawal, yaitu sebelum e, masuk waktu duhur. Ya berapa waktu atau berapa saat sebelum masuk waktu duhur? Jadi waktu suatu duha panjang, panjang. Adapun yang paling abdol Waktunya ya, Waktunya yang paling abdol Yaitu ketika Mulai Menyengat Sinar matahari mulai menyengat Mulai terasa panas Karena kita tahu bahwa Di awal terbit Sampai sekian waktu uh, Cahaya matahari Jelas Menerangi bumi ini, tapi tidak terasa apa, panasnya, panasnya kurang terasa. Baru seolah-olah cahaya saja. Beberapa jam kemudian baru terasa. Nah, kalau sudah mulai terasa panas, itulah waktu yang paling abdul dalam solat zuhur, karena Nabi mengatakan, "Solatun awabin ina termizu al tsol." Salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ya, artinya salat duha yang paling afdal dilakukan oleh seseorang ketika itu, ketika anak, anak unta mulai terasa ya olehnya sinar matahari. Ya. Kemudian juga di sana ada salat duha yang punya keutamaan khusus yaitu sholat ishroq ya. ishroqnya artinya terbit dan ini kembali kepada hadis Nabi saw yang disebutkan di sana bahwa seorang yang sholat subuh secara berjamaah subuh berjamaah di masjid lalu berzikir kepada Allah swt dan tidak keluar dari masjid tidak pergi meninggalkan masjid dan dia tetap dalam keadaan dhir sampai terbit matahari dan sampai agak tinggi tadi kemudian sholat dua rakaat ya maka dia akan dapat pahala seperti haji dan umrah sholat ini sesungguhnya Sholat Duha juga, jadi ini bagian daripada sholat Duha. Tapi Duha yang di awal waktu, Duha yang istimewa, pahalanya khusus. Cuma itu pun bersyarat. Apa syaratnya? Sholat Subuh di masjid berjamaah, ya bagi laki-laki dan terus berzikir setelah itu, tidak ngobrol ke sana kemari, ya apalagi. Uh, tidur saja di masjid setelah waktu duha baru bangun sholat juga tapi terus dikir ya bisa baca Quran itu termasuk dikir ya menghafalnya dan mungkin juga dikir dikir bacaan bacaan dikir yang jelas ya melakukan hal tersebut kemudian sholat duarokat ketika uh, Matahari telah terbit dan mulai meninggi, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian berikutnya wasiat yang ketiga adalah solat witir. Disebutkan di sini agar solat witir sebelum tidur. Ya. Jadi kalau begitu boleh melakukan solat witir sebelum tidur. Boleh pula Sholat hujur setelah tidur, ya yeah. semuanya boleh dan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam dari awalnya, tengahnya dan akhirnya nah, sepanjang malam ini adalah waktu sholat malam yang mau sholat misalnya setelah Ba'diyah Isya langsung mau sholat malam boleh sebelum tidur ya misal orang mau tidur eh, biasanya ada acara gosok gigi dulu ya kan atau belakang buang air kecil misalnya dianjurkan berwudu sebelum tidur ya sudah mesit itu solat witr boleh juga dan ini yang diwasiatkan rasulullah kepada Abu Hurairah ya witr sebelum tidur Yeah. Jadi kita sebutkan untuk waktunya bebas, ya awal malam, tengah malam, akhir malam bebas. Belum tidur boleh, setelah tidur juga boleh. Dan untuk waktu yang abdul, sesungguhnya untuk waktu yang abdul, ya akhir malam, ya. Karena di sana ada keutamaan bahwa Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia dan Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. -doa jadi kalau dikaitkan dengan Waktu yang afdhal Namun Mana yang afdhal bagi tiap-tiap orang nah, Beda lagi Ada orang yang memang terbiasa Bangun akhir malam Afdhal bagi dia nanti Tolat mitrinya tunggu Bangun akhir malam Atau tengah malam Ada orang yang Sebaliknya Sulit mau bangun di akhir malam Bangunnya subuh Tapi Kalau tidur, tidak tidur-tidur Dalam arti Ya, tidurnya mungkin Agak larut malam, biasanya begitu Ada orang yang seperti itu Sehingga bangun subuhnya Ya, ketika azan Sebelum subuh bangun, susah Orang yang seperti ini Bagi dia, justru abdul sholat sebelum Tidur kalau mengandalkan nanti setelah tidur, orang kali nggak dapat terus kebablasan terus. Ya, jadi di sini ada pertimbangan untuk masing-masing orang. Ya. Tetap hukum asal waktu akhir malam Abdal, tapi tidak setiap orang bisa mengejar keutamaan itu. Sehingga bagi orang yang tidak bisa mengejar keutamaan itu daripada tidak ya, lakukan awal malam. Ya, Al-fatul bagi dia, karena itu. Dan witir sendiri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Al-Sha'adirahimallah. Sya Kainau sunnat muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan Nabi saw. Hatta alaih sangat menganjurkannya, ya. Dan juga beliau rutin melaksanakannya baik. Sedang hadaran atau safaran Di rumah atau di saat safar Jadi Sampai pun di saat safar beliau selalu berusaha Untuk melakukan Salat pikir Ada pun jumlahnya Paling sedikit satu rokaat Atau boleh juga berikutnya 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat Atau 9 rokaat atau 11 rokaat Ya Walau an yasrudaha bisalamin wahid Aw yusallim minkul iraqatain Boleh Dilakukan dengan satu salam Walaupun Langsung lima, tujuh, Sembilan Ya Atau tiap-tiap Dua rokaat dia salam Nah itu Secara ringkas tentang salat putir Dan Uh, ini juga Menjadi kebiasaan Orang-orang sholah sejak zaman dahulu ya. Sebuah kutir itu Menjadi kebiasaan orang-orang sholah Sejak zaman dahulu Ya Dalam arti bukan hanya di umat ini saja Umat-umat terdahulu pun Juga seperti itu Semoga Allah Azza wajalla Jal Berikan doa fitnah kepada kita untuk uh, Sembiasa melaksanakannya Nah, ini beberapa wasiat, yaitu tiga wasiat dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan tadi telah kita katakan itu juga merupakan pesan bagi umat Islam secara umum. Ya, semoga Allah memberikan wasiatnya kepada kita ya, untuk bisa melaksanakan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam Sementara ini yang bisa kita kaji pada sebab ini, semoga bermanfaat. Pertanyaan jika sedang melakukan sholat duha mungkin maksudnya ya Sebelum sholat duhur Ternyata ketika masih melaksanakan terdengar azan Lanjutkan atau batal? Lanjutkan kalau seperti itu kasusnya Mulainya masih pada waktunya Kemudian ternyata memanjang ya, sholatnya Dan terdengar azan Maka jangan dibatal, Lanjutkan Saya pernah mendengar bahwa Jika sholat 12 rokaat akan dibangunkan rumah di jannah. Iya yang dimaksud ini sholat rawatib ya orang yang menjaga sholat rawatib ya, dalam sehari 12 rokaat hmm. maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Bolehkah mengadakan sholat duha berjamaah? Sholat duha berjamaah Kalau tidak rutin Boleh Sekali sholat sunnah berjamaah dibolehkan Dan Telah disebutkan juga oleh beberapa ulama Di antaranya oleh Imam Al-Bukhari ya rahimahullah Dalam kitab saya Al bukhari Menyebutkan tentang ini Namun tidak dirutinkan Karena Nabi nggak pernah rutin berjamaah salat sunnah seperti ini, salat malam saja Nabi waktu itu beberapa kali, ya kan? Wah oh, salat yang lain tidak. Namun Nabi pernah salat dengan Anas dan ibunya atau neneknya di rumah beliau berjamaah dengan Nabi. Dari sini diambil suatu. Pelajaran boleh kalau begitu salat sunnah berjamaah, namun tidak dirutinkan berjamaahnya. Salat oh, sunnahnya rutin, rutin, tapi berjamaahnya ini enggak sekali pernah. Allahumma, kiranya Allahumma alaihi wasallam. Subhanallahumma alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.